Pak Amir, selamat siang Iya, selamat siang Komentar ya, Anda? Menurut saya, itu pemerintah sudah lah Gak usah ngotot-ngotot kayak gitu Di MK sudah jelas dikatakan bahwa pasal tersebut Udah n gak berlaku Harus mengikuti sesuai dengan masa berlakunya kabinet Makin ngotot, makin kelihatan bodohnya gitu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Soni, selamat siang Halo Komentar Anda Pak Soni? Komentar saya, saya setuju Seberapa carut-marutnya kita punya sistem pemerintahan Tapi e t sebenarnya m a u di carut-marut ya ngomong n g tuh Yang bikin undang-undang siapa gitu kan Jadi undang-undang kita kayaknya sih semua orang tahu semuanya tuh grey n Gak g ada suatu ketegasan Silahkan lagi undang-undang apa grey area abu-abu tidak tegas Leadershipnya n g gak ada Udah, antara legislatif dan,、uh, apa, yuk, yuk, yuk, dan uh, eksekutif, Amburadul deh. Inilah negara kita, kasihan benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Soni. Bapak John, selamat siang. Iya, komentar anda Pak John, agak kurang jernih. Iya, kalau、oh, k n t a r dalam hal ini khususnya seputar istana, tidak... mau menuruti keputusan MK yang seharusnya memang harus dilaksanakan karena tidak bisa diganggu、uh, ke pusat tersebut bagaimana rakyat secara umum akan juga mematuhi、uh, peraturan atau undang-undang atau hukum yang sudah ditetapkan jadi seharusnya Presiden juga malu dengan para pembantunya yang membuat komentar-komentar yang sebetulnya tidak patut、uh, dikemukakan ke publik Karena mereka ngotor dan seharusnya presiden juga mengevaluasi para pembangunan tersebut Karena membuat makhluk presiden secara、uh, pribadi mestinya、hmm. Saya kira itu saja Baik, terima kasih Pak Dwi, selamat siang Selamat siang Kalau menurut saya MK ini kan suatu lembaga yang dibuntukkan mengatasi sengketa hukum maupun sengketa tata negara Jadi Kalau menurut MK secara hukum diputuskan, mereka kan kolektif sifatnya hakim dan baik, memutuskan bahwa sesuatu hal itu sebegini benarnya, ya seharusnya dari pihak pemerintah mengikuti. Kalau MK saja nggak dikubris keputusannya, ke depannya lembaga ini mau dikemana dikemanakan gitu loh. Sedangkan pemerintahnya sendiri sudah mulai cuek dengan kondisi-kondisi masyarakat yang ada. Ya, oke, terima kasih, Terima kasih Pak Dwi, b a Pak Joni, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, komentar Anda, Pak Joni. Ya, harusnya pemain <tuk> satu malu. Nah, itu kan udah, udah, di, udah, udah, u a h u d a udah, udah, udah, a h udah, udah, udah, udah, u d a u a h u a h u d h udah, udah, udah, udah, udah, u a h udah, udah, udah, udah, udah, a h udah, udah, udah, u a h udah, udah, udah, a h udah, u d a udah, u d a k u d a udah, udah, udah, u a h udah, udah, a h d a h u d a a h a h udah, udah, udah, udah, a udah, udah, u a h a h a h a h udah, udah, a h u a h udah, udah, udah, u a h udah, a h udah, u d a a h u a h udah, udah, u a h u d a a h u スカランニカラボーが出るのがソファンジーのように、セランセイト、セイヤーボーカスカランニ、ギランティクラギリア、ギトロ、ジャマリリブリブッカナ、オスカランニマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Cuma n g e j a k e t i n g a n dari m a l a s i a dan n e j a k e t e t a n g g a lain, jangan itu direbutkan, malu itu p e m i m i n b e i t u Baik, terima kasih Pak Joni. Bapak Paulus, selamat siang. Selamat siang b u Komentar Anda?、Uh, justru MK yang melanggar ketentuan hukum, Bu ya. Jasa, Jaksa Agung itu hak p r e r o g a t i f Presiden. Lagi tak ada permasalahan antara Jaksa Agung dengan Presiden, berarti Jaksa Agung masih sah. Itu MK yang harus berakhir, Bu, dan melanggar hak p r e r o g a t i f Presiden. Terima、hmm. kasih. Baik, terima kasih. Bapak Budiono, selamat siang. サヤサンタプシャツカリエレコ MKI パブディ、サマシアンパブディ、サマシアン Tafsir undang-undang, kalau yang namanya tafsir, bisa dia tafsir semau yang b e r t i k a i sakar PDW. Nah, selama seorang jaksa belum pernah diserah terima kejabatan, ya secara mau nggak m a u y a masih jaksa, gitu loh,、hmm. Pak. Pak Hendry, selamat sore. Selamat sore, Pak. s i l a k a n Pak. Ya benar itu Pak, itu hanya progresif presiden, gak ada hubungan dengan yang lain Jangan ada yang mengintervensi dengan kepentingan hal-hal yang negatif itu Terutama yang masalah yang tersangka itu mengancam di koran itu Membuat ribut apa itu, jangan takut itu lawan aja, terima kasih Ya terima kasih, Pak Budi selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak Budi マカヤコンテジョーラと、プレゼントがない、ヤンパー、イトカンフィンギラスプンジューンプレゼントに、と、この間、ジュガー、アダルギト e カ、パカ、カタヤワ、モンガル、ジョイト、エムカトカルバガヤのマカヤプレゼント、b カヤ、k ニアムサバンサイミー、フィンギラスプンジューンプレゼント、ビト。テレモンジューンが、と、フィンギラスプンジューンプレゼント、アマカヤプシューン、アミヤプリカ、フィンギラスプンジューンプンプレゼント、 Terima kasih. terima kasih, Pak Budi. Ibu Wati, selamat sore. s i l a k a n Bu. Mungkin MK-nya juga d i s o g o k kali. Baya justru-nya bebas juga. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wati. s i l a k a n Pak Jokoro,、Menurut、dengan komentar. Itu memang hak prerogatif Presiden. Tapi pasal yang digunakan itu sudah dibatalkan oleh MK untuk direvisi. Jadi Presiden sudah tidak punya hak prerogatif lagi di sana saja. Harus Uh, menggunakan atau mengangkat si h e n d a r m a n atau nanti diimpis dia Terima kasih Terima kasih Pak Hari selamat sore Selamat sore s i l a k a n Pak Hari Ya terima kasih Geli juga ya lihat negara ini ya Dimana apa namanya Sekarang negara ini Maaf-maaf aja nih ya Salah-salah kata mungkin Dipimpin oleh orang-orang、uh, yang katanya punya gelar-gelar、uh, yang hebat-hebat nih 呃 tinggi tapi ternyata nggak ada t a b e l itu aja Pak terima kasih ya baik terima kasih Pak Hari Pak Rudy selamat sore、oh, silakan Pak、uh, menurut pendapat saya seharusnya memang、uh, presiden harus mengakui keputusan MK itu karena MK juga menyatakan bahwa selama ini tidak ada kepastian サイキーラーのエムカン、ブリカンそプションスプリカマレー、バーファーダムライ、カトファーウィニー、バーファー、ジャクサーゴン、シュドビジャクサーゴン、バーファー、ジャクサーゴン、コミュニティ、ジャガーゴン、シュドビジャーゴン、ジャガーゴン、ジャガーゴン、シュドビジャーゴン、ジャガーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャーゴン、シュドビジャクサーゴン、シュドビジャクサーゴン、 k a n tidak jelas gitu, bisa, di, bisa direbutkan orang. Tapi kalau misalnya Pak Presiden langsung melantik, dia kan sudah selesai persoalan ini, kita urus yang lain lagi gitu dong. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Pak Sofian, selamat sore. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, setelah b u k s e NNK turun, tidak ada t a f s i r lagi yang lain. Supaya peti hukum n ditagakan. Terima kasih.